Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli haddatin haddatin wa ifdalih. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna wahmi wa iftah lana wa anshir alina hikmatah Ya Rahman Rahim Allahumma inna nas'aluka faham al-Nabiyyim wa'ibdil musalim wa'ilham al-Malaikim al-Mukarrabin Allahumma agdina bil-ilmi wa'zayyinna bil-ilmi wa'akrimna bil-taqwa Ya Rahman Rahim Rabbana Aatina inna ladunka rahman wa 'allimna min ladunka ilma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'anta alimul alim al hakim sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam bismillahi arrahman arrahim alhamdulillahirabbil alamin suratul al salam wasalatu wa al Sayyidina Muhammadin wa al-alihi wa sahbihi ajma'in Nagrab di Kitab Maghidul Jain Ilanggar il anqal bain wa jibbu Galal marati qala al asmahi ra'aytu fil badiyati imra'atan 'alayha qamisun ahmar wa hiya muhtadinatun wa subha Wa guldu ma'ab'ad haza min haza Fagalat Min bahri tawira Walillahi minni janibun La udayi'uhu Walillahi minni walbatalati janibu Wa alimtu annah imratun saliha Laha zawjun tatasayanan lahu Jadi masih Pembahasan tentang ciri-ciri dan kriteria Istri yang soleha Semoga kalian semuanya menjadi istri yang soleha Sebagaimana Ustaz jelaskan selalu Bahwasanya syariat Islam itu adalah Syariat yang sifatnya universal Semuanya dibahas Semuanya dijelaskan Terkait dengan apapun yang menjadi sebuah kepentingan, kebutuhan, kaitan kehidupan semuanya dijelaskan. Termasuk bagaimana cara kita mendapatkan perhatian dan cinta daripada suami itu juga dibahas dan dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pantas jika Nabi kita Muhammad sallam sebelum Beliau berpisah dengan rohnya. Di alam fana ini, beliau madakan, inni tarogtukum alal mahajjacil baito layaliha kanahariha. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan agama ini bagikan batu yang putih bersih tanpa noda. Bahkan malamnya pun bagikan siang hari dan seming jelasnya. Jadi sangat jelas, semuanya dibahas Semuanya dibahas Jadi tidak ada yang samar Ah Termasuk bagaimana kita mendapatkan cinta suami Itu dijelaskan Di antaranya adalah Kalau suami kita ada bersama kita Maka hendaknya kita selalu berhias untuknya Dan ketika kita tidak bersama suami Maka kita tinggalkan segala macam hiasan Itu perintah daripada agama oleh karenanya, orang-orang dahulu, kalau dia itu mendapatkan suaminya akan datang, dia kalau seumpama dia belum siap, dia tidak mau menemuinya. Kenapa? Karena, Karena dia berkeinginan, berkehendak, ketika berjumpa dengan suaminya dalam keadaan, suaminya itu akan senang melihatnya, memandangnya, sehingga dia termasuk yang benar-benar melaksanakan sunnahnya Nabi Iza Ra'idaha tasurruk kalau kamu itu melihatnya, Dia akan selalu menyenangkan kamu. Nah, jadi di sini, Pernah Imam Asmui, Di suatu lembah, Dia bertemu dengan seorang wanita, Dia memakai baju merah, Dan dia tertutup, Sementara tangannya itu memegang resmi, Maka dia katakan, alangkah jauhnya tontonan dan gambaran ini atau alangkah jauhnya alkah bertolak belakangnya apa yang kulihat dia pakai baju merah berhias maksudnya sementara itu di sisi yang lain dia pegang tasbih sangat bertolak belakangan itu maksudnya kamu buat apa pegang tasbih kalau kamu itu keluar dengan pakai baju yang mencolok yang berhias, maka kemudian dia menjawab dengan sebuah syair min bahri towil. Bahri towil itu salah satu bentuk kubahan syair yang bunyinya walillahi min jani la udhiyyahu, walillahu minhi walbatola di jani Sesungguhnya aku dariku ini mempunyai sebuah hak. Yang aku tidak mungkin aku bisa meninggalkan hak itu Bukan karena aku melakukan itu karena lalai Bukan aku melakukan ini semua pakai baju yang merah berhias itu Karena sesuatu yang melalaikan Allah Atau sesuatu yang tidak ada faedahnya Tidak Tapi di sampingku ini ada seorang suami Yang aku berbuat seperti ini adalah untuk suamiku Sehingga Alim tu, maka aku tahu Oh ternyata di itu seorang wanita yang soliha Lahazau Yang ada di sampingnya itu suaminya itu Dia berhias Untuk suaminya nah, Jadi Kalau seumpama suami ada Kita diperintahkan untuk berhias Tapi ketika suami tidak ada Kita tidak diperintahkan untuk berhias Kan beda dengan perempuan sekarang ini Mau kondangan hias di rumah biasa saja memakai pakaian seadanya tapi ketika dia mau ke kondangan wah dia rapi bahkan suaminya kopinya sampai ditinggalkan ininya sempat ditinggalkan karena apa berhiasnya aja satu jam Nah ini yang semacam ini kebalik namanya berhias untuk siapa suaminya ada di rumah justru kalau keluar rumah itu jangan jangan, jangan pakai hiasan jangan berhias jangan pakai siduan Jangan pakai merah pipi Jangan pakai bedak walaupun Jangan, gitu. harusnya seperti itu Itu kenapa? Akan menimbulkan Keraguan, akan menimbulkan Wasras dalam hati suaminya Akan menimbulkan kecurigaan Akan menimbulkan fitnah karena hiasannya Siapa yang menanggung? Dia semuanya Orang yang memprosokkan Orang lain ke dalam dosa Maka orang itu Bertanggung jawab setelahnya Artinya apa? Dosa yang ditanggung oleh orang lain itu dia juga menanggungnya, karena apa? Dia menjadi sebabnya. Oleh karenanya kan perempuan itu kalau tidak mau ingin menjadi fitnah maka hendaknya menahan diri, mencekam diri untuk tidak keluar dari rumah, sesuai dengan apa yang digambarkan, disampaikan, disifatkan oleh sebaik-baik wanita, paling baiknya wanita dari mulai sedetunahawa. Sampai hari kiamat nanti, yaitu Syaikhul Nawawi bin di mana Nabi SAW suatu waktu dia sedang bercakrama dengan sahabat-sahabatnya, tiba-tiba Nabi bertanya, siapakah sebaik-baik wanita? Semuanya diam. Sampai Syaikhul Ali cepat-cepat masuk ke dalam rumahnya, dan dia bertanya kepada Syaikhul Nawawi, kalau sumpahmu ayahmu tanya begini, jawabnya apa? agar jawaban Sayyidah Fatimah khairu nisa man dharar rajulan wala yara rajula sebab bagi wanita adalah yang tidak pernah lihat laki-laki, tidak pernah dilihat oleh laki-laki Maka dia cepat-cepat keluar dan dia menjawab seperti jawaban Sayyidah Fatimah. Rasulullah termangu kepada Imam Ali ketika mendengar jawaban itu. "Bagaimana kau jawabnya? Mendengarkan jawaban ini. Bagaimana kau undangakan jawaban yang semacam itu? Gantilah putrimu." Maka dia masuk ke amatnya Sayang Fatimah, kemudian dipeluk Sayang Fatimah disiumnya, dan dia mengatakan suriyah ambaduhamimba, pantas anaknya siapa dulu sehingga pantas kalau jawabannya itu seperti itu, jadi beliau itu termanggung pada, pada Sayang Ali karena dia tidak percaya itu datang dari Sayang Ali tiba-tiba ketika ditanya ternyata itu dari Sayang Fatimah nah, jadi, itulah sebebek wanita jadi kalau kita tanya pada Nabi Muhammad Tanya kepada Sayang Khalid Jatil Qubra Tanya kepada Sayang Fatimah Tuz Zahra Sebaik-baik wanita adalah Yang tidak pernah dilihat laki-laki Tidak pernah melihat laki-laki Itu berlaku Kecuali kalau Sobamah untuk belajar Seperti sekarang ini Kecuali kalau Sobamah Untuk melihat ketika bertunangan Kecuali kalau Sobamah dikecualikan seperti untuk muamalah Untuk penyaksian dan sebagainya Itu tidak apa-apa Tapi selain itu, seperti kebanyakan Wanita-wanita sekarang ini buat apa? Mau keluar buat anda Mau belanja, belanja itu kewajiban suami Mau pergi ke toko Beli susunya anak-anak, itu kewajiban suami Harusnya serah kepada suami Kalau seumpah mas suami itu Dipasrahi dengan kewajiban-kewajiban Semacam itu, pasti dia akan melaksanakannya Cuma kan biasanya perempuan itu kan Kalau di rumah saja itu Kurang serak, kurang enak Mau cuci mata lah. Mau cari angin segar lah Emang di rumah gak ada angin segar Cuci mata tinggal masuk karena mandiri Cuci aja matanya nah, Tapi kan ada yang semacam itu kurang Memuaskan hati Pengennya lihat barang-barang Masuk ke mall Dan sebagainya Ngobrol kesana sini Itu cuma termasuk daripada Tipuannya se setan nah, Kalau mau Untuk akhirat jangan keluar Kenapa demikian itu lebih selamat Perempuan itu kan fitnah Perempuan itu fitnah Jadi fitnah itu Kalau kita bawa ke luar rumah Fitnah itu ya Kalau ingin kita kendalikan Diredam diredam. Jadi jangan kasih Jalan untuk dia itu bergerak Redam Aman fitnah itu. Tapi kalau dibiarkan dia bergerak Apalagi dia itu dibebaskan Maka dia akan menjadi masalah Buat dirinya jadi masalah, buat orang lain juga jadi masalah Tinggal lihat Begini gambarannya, agar kalian faham Kalian dengan dunia, klop klop. Jadi kalau Seumpama kita kepanasan nih, Kepanasan Tiba-tiba kita disiram dengan air dingin Enak tidak? Enak sekali kan? Kita lapar, tiba-tiba ada makan yang lezat, enak tidak? Pas, gitu. klop dunia dengan perempuan itu, itu klop. Kayak saudara kandung, kembar lagi. Nah, jadi nyambung aja Terus, perempuan itu fitnah, dunia juga fitnah. Kalau saya bersatu padu antara keduanya, habis sudah. Kekuatannya itu luar biasa. Dunia saja sudah kuat, tambah lagi kekuatan perempuan. Oleh karenanya, jadi pantas kalau Allah SWT mengatakan Inna kaidah setan ikanah doiva. Sesungguhnya tipuannya setan itu kecil, tipuannya setan itu rendah, tipuannya setan itu ringan. Kenapa? Kalau kamu tertipu dengan tipuan setan, ada lintasan di dalam hati daripada lintasan-lintasan yang dibuat oleh setan gampang. Tinggal kita melihat ke atas sahij, sambil melaukan Allah habis, pasti habis. Dan kekuatan zikir. Tapi kalau seumpama fitnah perempuan. Misalnya perempuan istri kita lagi marah-marah misalnya. Kita panggil Allah tambah marah. Itu lah biar kita tahu. Hampir satu contoh. Kalian tuh gak bisa ngelihat barang-barang yang indah. Barang-barang mewah. Barang-barang yang lucu-lucu yang kunyok-kunyok tuh. Paham? Kalian ngerti bisa, Kalau jangan lihat barang itu, udah balik ke pondok kepikiran. Pikiran, "Wah, bagus banget aja ya pondok tadi aja jubah." Kenapa kau dipikiran? Ya kan enggak punya duit mau belinya. Nah, tinggal Pak terus berjalan, berjalan. Yang tadinya khusyuk dalam pelajaran enggak khusyuk, enggak gara yang kunyok-kunyok tadi itu, gitu Pem, itu loh. Paham? Ah itulah salah satu contoh. Ditambah lagi Perempuan itu nggak punya uang, nggak megang duit, tapi ditawari pergi ke mall mau aja dia, Memang. padahal nggak punya uang, jadi nggak ada perempuan ditawari ke mall, ayo ke mall yuk, anda nggak punya uang, nggak ada, ayo, ha, gitu, <laughs> untuk apa? Yang lihat-lihat cuci mata, ha, itu, anda nggak mau dibeli, tapi dia merasa senang sampai jalan, kalau nggak disuruh pulang enggak dipaksa pulang, enggak mau pulang. Sampai matanya merah. Itu enggak mau pulang mesti. Kalau sudah mau tutup malam ah, baru dia mau pulang. Tapi mobil capek banget dia. Tuh. Enggak kenapa tadi enggak terasa. Eh, hey, kenapa enggak terasa? Sampai ke rumah suruh ini capek banget dia, enggak ngerti rek kita jalan-jalan terus. Ah, Nah, itu perempat itu atau atau seperti itu. Nah, jadi apa merepotkan diri sendiri dan ingat ini kan memori. Manusia itu kan punya memori. Apa yang dipandang itu itu dipikirkan, ya kan sesuatu dipandang itu dipikirkan. Kalau dipandang dua, dua pikiran. Yang dipandang tiga, tiga pikiran. Yang dipandang empat, empat pikiran. Kalau di mall itu berapa yang mau dipikirin? Ayo. Nah, sehingga pas sibuk jadi mau mikir wahdhatullah subhanahu wa itu enggak ada kesempatan mau mikir keesaan Allah, mau mikir bertafakkur pada Allah taala itu enggak ada, enggak ada kekuatan karena pas sibuk, pikirannya sibuk. Sama Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Maj'alallahu fi galbaini min jawfin wahid." Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu perut. Begak kamu sudah fokus ke yang lainnya enggak. Nah, itu loh. Itu memang sudah kodratnya kalian sebagai perempuan. Cuma kalian bagaimana cara menekannya? Bisa. Gimana caranya? Jangan keluar. Jangan main HP. Jangan berkaitan dengan medsos dan debat itu. Tapi kalau sudah kamu itu main medsos, kemudian main HP, main internet dan sebagainya, itu kamu. Karena memang kamu tercipta untuk fitnah. Jadi mau enggak mau pasti kamu itu mau fitnah orang kalau enggak fitnah orang, fitnah suami, enggak fitnah suami, fitnah anak-anak, enggak fitnah anak-anak, fitnah keluarga, fitnah orang tua, itu pasti, nggak mungkin melepaskan diri daripada fitnah itu. Oleh karenanya kan, laki-laki itu walaupun dia mau fitnahnya bagaimana, itu setannya cuma satu. Anak-anak fitnah kan? Anak-anak itu fitnah selama dia itu belum dewasa, itu setannya itu satu. Tapi kalau perempuan fitnah itu tujuh belas, tujuh belas. Oleh karena jangan pernah merendahkan fitnah yang terkait dengan perempuan. Kenapa? Perempuan itu umpan terbaik sudah melalui penelitian yang sangat dalam oleh setan dan iblis. Oleh karenanya jadi andalan utama itu perempuan. Bayangkan, ya. Bayangkan. Kalau seumpama perempuan itu tidak fitnah kalau perempuan itu bukan fitnah Tidak ada seorang laki-laki pun yang akan kawin Sama perempuan itu. Kenapa? Coba bayangkan Nikmatnya berapa lama perempuan itu Hanya beberapa saat Selebihnya itu kadang-kadang beban Kadang-kadang tidak beban Tapi katanya Kebanyakan laki-laki itu beban nah, Sehingga kita bayangkan Orang-orang yang suka free sex itu, mereka mengatakan, apa yang saya kawin? Beban-bebanin saja. Beban-bebanin saja. Lebih baik, gonta-ganti, pasangan, dan sebagainya. Itu, orang yang tidak beringat seperti itu. Tapi di sini kita katakan bahwa pernikahan itu merupakan sebuah ibadah. Ibadahnya itu di mana? Inti ibadah itu di beban itu loh. Si beban itu yang menjadi ibadah, kita itu mendapatkan pahala yang banyak. Makanya pahalanya orang yang yang sudah menikah, sholatnya itu 70 kali lipat. Pahalanya itu mengganda. Kenapa? Memang orang kalau punya istri, itu lain pikirannya. Tambah bebannya. Apalagi punya anak, tambah lagi bebannya. Semua dipikirkan. dalam pikiran seorang suami itu. Nah, kalau bukan karena Allah... Kalau bukan karena Allah memberikan pahala yang banyak Di dalam pernikahan itu Kalau bukan itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW Dan juga para Nabi dan para Rasul Makanis saya laki-laki ada yang tahu. Nah, Jadi kesimpulannya Perempuan itu sama sekali tidak bisa Melepaskan diri daripada fitnah Dan kalian sebagai fitnah itu Kalian harus bisa merendam diri Merendam diri ditambah lagi suami juga harus membantu untuk meredam dirinya supaya tidak menjadi fit fitnah. Enggak mungkin kita itu bisa menggapai harapan kita terkait dengan hal yang semacam ini kecuali kalau kita kembali kepada syariatna Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian watar kolkhiana lahu inda gheibatihi vivirosihi wamaleh dan di antara kewajiban seorang wanita Kepada pasangannya atau suaminya Kewajiban seorang istri terhadap suaminya Adalah tidak berkhianat kepadanya Baik yang terkait Dengan harta maupun kesucian dirinya Ketika tidak ada suami nah, Jadi khianat itu Termasuk daripada sifat yang Allah sematkan di dalam diri seorang wanita yang status wanita itu sebagai fitnah. Jadi, statusnya wanita itu yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ada tiga. Perempuan sebagai musuh. Perempuan sebagai fitnah. Dan perempuan sebagai kesenangan. Adzunnya mata wakir matai ha almaratus. Tidak mungkin. Ada yang keempat itu tidak mungkin. Walaupun solihah, suatu waktu kalau dia tidak bisa atau tidak terbiasa untuk menekan dan mujahada, maka dia itu pasti akan terjerumus. Jadi sulit sekali untuk melepaskan itu sulit. Oleh karenanya kan? Nabi Muhammad SAW ketika melihat seseorang sahabat Nabi yang ada keistimewaannya baik iman maupun takwanya maka Nabi Muhammad SAW selalu berwasiat kepadanya kepada sahabat tersebut faizah alimta fastagim faizah alimta fastagim kalau kamu sudah tahu itu, makai istigoma tak? Lah. kenapa? istigoma itu enggak mudah istigoma itu sulit Bahkan isi kawamah itu sebegin Al-isi kawamah khairun min alaf Kawamah oh, lebih, lebih sulit daripada seorang wali Mengeluarkan kawamah Seorang wali mengeluarkan kawamah itu Sulit atau tidak? Sulit Kenapa? Sulit dia kenapa? Banyak orang yang tidak faham Salah persepsi Memahami hal ini Apakah seorang wali itu sulit untuk Mengeluarkan kawamah? Sebenarnya Berdasarkan firman Allah Ta'ala Dhamdulillah Al Humma yashaunah mereka itu mau berhak melakukan apa saja Di dalam sisi Tuhannya Apapun diinginkan, dilaksanakan Tapi kenapa di sini dikatakan Istiqomah itu lebih sulit Daripada seribu karamah Yang dikeluarkan oleh seorang wali nah, Kenapa? Karena seorang wali itu Tidak mudah untuk melakukan karamah Tidak mudahnya itu bukan dari sisi Allah Tapi dari sisi dirinya dari sisi Allah, apapun dia mau wah, Bahkan walaupun dia tidak mau Kalau Allah berkehendak dikasih karomah Cuma Kalau dia mau Disuruh minta, suruh mengeluarkan karomah Itu tidak mudah Tidak mudah Karena setiap wali mengeluarkan karomah Setelah itu dia menyesal Sama seperti menyesalnya seseorang Dia melakukan dosa zina Setelahnya Ada orang berzina Sedikit kenikmatannya tapi panjang penyesalannya. bahkan abadi sampai dia meninggal nanti. Menyesal bukan? Seorang wali itu ketika keluar karama bukan malah bangga dia. Tapi Allah kenapa kok sampai Allah? Yang semacam ini harus saya mengeluarkan karama. Apakah dia percaya kepada Allah? Nah, gitu. Dia malu. Eh Makanya jadi isi koma itu sulit sekali. Lebih sulit daripada seorang wali mengeluarkan seribu karama. Satu karama saja sulit. Apalagi seribu karama. Itu maksudnya. Jadi isi koma itu tidak mudah Tapi kalau kita terapi hati kita Terapi jiwa kita Terapi pribadi kita, kita bisa Pertama kali berat, biasa itu Lama-kelamaan terus Kalau kita terus, kita bina Kita tekan Kita biasakan, maka akan menjadi terbiasa Dan jadilah tabiat kita itu seperti itu nanti. Ingat kan Imam Ali mengatakan ada tiga sifat Daripada sifatnya perempuan yang mirip dengan sifatnya Nah, bukan Ustadz yang menuliskan kan? Kalian kan? Jadi kalian sudah tahu Imam Ali mengatakan ada tiga sifat Yang yang dimiliki oleh perempuan yang mirip dengan sifatnya Yahudi Tapi itu bukan warisan Yahudi untuk perempuan, enggak Karena perempuan juga bukan termasuk Yahudi Ada perempuan Yahudi, ada perempuan bukan Yahudi Apa itu yang pertama? Suka kau padiam sekarang. Suka bo. Bohong. Nah, kalian kan yang pernakkan kan? Pem. Ya. Asal nah, bohong. Makanya kalau boleh-boleh disuruh ditanya, "Ah, gimana dengan peta mau kawin?" Enggak ada ada ada mati ujar. Iya, iya, iya. Nah, begitu. Jadi enggak berani dia itu mau nampak kena segunnya itu enggak mau, walaupun itu berbohong. Itu sifatnya berambuat. Kalau enggak ditekan, maka dia akan terbiasa karena itu tabiatnya. Yang kedua, suka khianat. Khianat itu apa? Dia enggak bisa berpegang memegang amal, susah betul. Em, eh, makanya kalau kamu itu seumur hidup pasti kamu berkali-kali akan mendengarkan suatu kabar-kabar yang seperti ini. Eh, ada kabar lu. Kabar ini baru terupdate Paling gres, paling baru. Tapi jangan bilang soalnya dia itu pesen loh sama aku, jampe bilang, ini jampe bilang juga ya. Nanti sampaikan sama sahabatnya itu, sahabatnya sih ada kabar lu, kabar apa? gini tapi jampe bilang ya, janji, lo jampe bilang. <guluh> ah itu perempuan, itu perempuan, iya apa enggak? Lo akui kan? Nah. Jadi sulit mau mau jaga aman itu sulit sekali. Nah, oleh karena itu bersyukur bersyukur kalau punya suami yang bukan ember itu bersyukur dan sabarlah kalian wahai laki-laki kalau punya istri yang sifatnya kayak ember karena pada biasanya memang seperti itu artinya apa kalau laki-laki itu sampai menahan nahan tidak ditampakkan kepada istrinya itu suami yang baik karena dia enggak mau istrinya kepikiran dia enggak mau istrinya itu nanti berbohong. Dia enggak mau nanti istrinya berdosa. Dia enggak mau. Dia enggak mau. Biarkan aku yang menahan. Biarkan. Nah, itu dong maksudnya. Nah, tapi kalau semua si suami juga yang ember juga. Habislah. Itu namanya bukan suami seharusnya. Kebalikannya itu namanya. Ya ember sama ember ya ember. Sekalian bak aja. Nantinya. Femme. Nah, jadi terus gimana solusinya harus terapi harus terapi ada amanat pegal, sebuah so, berhidup anak gak bakalan kenapa? sudurus solehina goburu sudurus solehina goburu pembadanya orang soleh itu merupakan kuburan kuburannya apa? kuburannya rahasia gak bakal sampai mati pun tidak akan laka. ada satu orang pun yang bisa melihatnya pem, lihat bagaimana? yang dilakukan oleh Imam Hatim Al-Asam dia seorang soleh seorang wali seorang mukmin sejati seorang bertakwa kepada Allah dengan sesungguhnya dia sedang mengajar tiba-tiba datang seorang wanita ingin bertanya dia berusaha mendekat kepada guru itu ketika berdekat sambil jalan sambil jongkok begitu eh kentut, kentut di depannya guru yang dihormati disegani kira-kira ustadz lah misalnya kalian mau tanya saya tanya ya maju ke depan maju jalan-jalan gini tuh kira-kira gimana kalian pilih kalau seumpama kejadian semacam itu terjadi atau mati sebelumnya ya Ayo, mau nanggung malu seperti itu? Atau asal mati? <laughs> eh, gak dua-duanya? Nah, jadi bisa bayangkan bagaimana kira-kira malunya berubah ini? Sehingga malu betul, pucat langsung. Kalau warnanya, kulitnya itu merah, bumerah, itu langsung jadi putih. Kalau coklat, <laughs> itu jadi bedeng jadinya gitu <laughs> He, dari saking malunya gitu, nah, jadi bukan semua pacet-pacet pasti itu pacet apa e, Pucet pasti itu berarti putih enggak? lihat dulu orangnya coklat apa putih gitu. <laughs> Nanti enggak? akhirnya apa? subhanallah seorang yang memang sifatnya itu Bertakwa kepada Allah, dia suka menjaga Kemuliaan dan kehormatan orang lain Maka dia itu Ketika ditanya, tanya, ha? Dia pura-pura tidak -pura dengar Ha? Yang keras suaranya Kurang-kurangnya, yang dekat, -dekat. Yang keras Tidak dengar, tulis saja tulis. Dan hatinya Alhamdulillah Ternyata guru ini Budak orang, -orang. Coba lihat Gara-gara satu orang Mulai saat itu dia pura-pura Walaupun kepada keluarganya Walaupun kepada istrinya Walaupun kepada anaknya Walaupun kepada seluruh manusia Sampai perempuan itu meninggal Sampai dia akan mati Baru dia itu ngasih tahu semua orang bahwasanya dia itu tidak kubur, Keburu Itu artinya kubur. Jadi orang yang soleh itu Dadanya itu Merupakan kuburan bagi rahasia Tahu kuburan kan? Tidak ada pocong itu keluar lagi dari kuburannya Itu bohong itu Jadi artinya yang bakal saya dikubur Sudah selesai, sudah tidak bakal ada lagi. Nah, itu harusnya seperti itu. Gimana cara rapinya? Gampang. Perempuan itu kan paling tidak betah. Kalau sudah ada rahasia yang dia ketahui, kemudian tidak lepas dari dirinya. Itu seakan-akan kayak kelaparan gitu. Kayak kecekik. Gitu. Kalau sebelum dia itu ngasih tahu, kayak kecekik. Kalau sudah ngasih tahu, belum. Nah, gitu Nah, jadi caranya gimana? Nah, kamu pergi ke tempat yang sepi, nggak ada orang, diliat nggak ada orang tuh, tutup, tumpul muka apa mulutmu itu, sama bantal kayak sama apa boleh tuh ngomong, aku gini gini, aku tahu gini gini gini, ah udah, pas dia ngomong gitu lepas sudah plong. Nah, Tapi kalau masih di sini belum dikasih tahu, pengen aja, tidak ada lagi, dia kayaknya yang paling berhak untuk mengetahui pertama kali. Gitu. Soalnya, oh kayaknya dia deh, kayak dia, nah, terus situ cari. Nah, itu sifatnya perempuan, tahan ini amanat jangan sampai engkau koyakkan, ini rahasia manfadduha muslim manfadduha allahu alaihiyaumal qiyama barang siapa yang membuat malu orang lain maka nanti di akhirat akan dibikin malu oleh Allah wa man satara muslim man satara allahu yaumal barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka dia itu akan ditutupi juga aibnya pada hari kiamat nanti bahkan di Dalam riwayat lain, Manfattu ha-Muslim, Manfattu ha-Allah al alih, Walau kanad fi jauh fi baytih. Dan siapa yang bikin malu orang lain, Maka pasti Allah akan memper mempermalukan dia. Walaupun dia tidak keluar dari rumah, Pasti orang tahu nanti. Nah, gitu. Jadi hati-hati, Al-Jazak min jinsil amal itu benar-benar terlaksana, Karena itu merupakan sistemnya Allah dan Rasulnya. Jangan pernah kita bikin ketawa, Karena kesalahan, Karena ulah, karena aib, karena cacat, karena ucapan orang lain Karena pas suatu waktu nanti kita akan diketawakan juga karenanya Persis seperti itu ya Gak bakal kurang, gak bakal lebih Berapa kali kamu bikin ketawa orang Berapa kali kamu bikin malu orang Nanti akan dipermalukan seperti itu juga Kalau gak kamu, anak kamu dalam keadaan kamu masih hidup Sebelum kamu meninggal, pasti akan dibalas oleh Allah Al-Jajah Al minjinsil Amal fakamata dinu tudan fakamata zra'u tahsudu sebagaimana kau menanam kau pasti akan memah di cuma menanam saja enggak ada panennya pasti ada panennya tunggu aja saatnya em yang suka menyakiti hati orang lain diambil hartanya orang lain disakiti dengan ucapan disakiti dengan tindakan nah, anak itu tunggu aja saatnya Ustaz berani bersumpah walah hilatim. Apa yang kita lakukan semuanya itu pasti, Basyarallah. Sebelum kita meninggal pasti akan kita rasakan akibatnya, pasti. One day selir insani ilah. Yang terjadi pada manusia itu semua kan ulahnya Lalu mau menyalakan siapa? Nyalakan Allah. Kamu yang berulah Nyalakan ustaznya nyalakan gurunya, nyalakan orang tuanya, nyalakan temannya nyalakan siapa? Salahkan diri kamu sendiri. Khabimakasih, sahabat. Hai Pem, itu semua kerana ulah tanganmu sendiri nah, Jadi Itu yang kedua Yang ketiga apa sifatnya Yang sama dengan Yahudi Tidak pandai bersyukur Pem, Tidak pandai bersyukur Kenikmatan seorang istri menjadi istri itu luar biasa enggak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun di dunia ini Selain kenikmatan Islam Kenikmatan Iman Kenikmatan hidup kenikmatan menjadi umatnya Nabi Muhammad s.a.w. Nikmat yang diberikan oleh suami terhadap istri, itu adalah kenikmatan diantara kenikmatan yang paling agung yang sulit untuk dibalas yang jikalau kita tidak melihat, meneliti berjalan mencari tahu, maka kita menganggap itu tempat biasa semua orang bersuami semua orang juga begitu Masalahnya, kalau kita belajar kepada orang lain, maka itu merupakan suatu teguran yang paling tepat, yang paling mengena. Masalahnya, kan harusnya kita itu membandingkan, gitu ya. Dengan dibandingkan, kita akan sadar. Gitu. Masalahnya, kalau kita membandingkan istri dengan yang lainnya, umarahnya uh, luar biasa. Istri itu kan marah. Kau bisa, ada setujuannya. Saya tuh enggak mau membiarkan istri itu dibandingkan, mau saja enggak mau dia. Walaupun salihah kadang-kadang kau -kadang dibandingkan itu dia marah. Padahal Pembandingan itu merupakan salah satu mujahadah ingat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sedang bagi-bagikan harta waris, eh harta ghanimah. Ketika sudah membagikan harta ghanimah tiba-tiba datang sahabat Nabi yang dia itu seorang badui. Lalu dia berkata kepadanya. Kali Rasulullah. Engkau telah memberikan suatu bagian. Yang bukan karena Allah kamu bagikan. Maksudnya apa? Kamu tidak adil. Padahal itu hartanya Allah. Bukan harta kamu. Kamu tidak adil. Nah, Dihadid seperti itu. Sehingga Nabi Muhammad SAW manusia biasa. Cuma dia itu di diberikan wahyu. Dan dia di labeli dengan ahlak yang baik. Merah Nabi Muhammad katanya. Marah. Ketika marah. Dia ingin berjahada ingin hilangkan marahnya, bagaimana caranya diantara kiat-kiat untuk kita itu menghilangkan marah kita, membandingkan diri dengan yang lainnya sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda rahimallah ahi Musa lakat uziya aksar min haza fasobah semoga Allah merahmati saudaraku Musa dia itu diganggu dengan gangguan yang lebih daripada gangguanku, tapi dia sabar kenapa aku tidak sabar jadi membandingkan itu bagus sebetulnya kalau untuk memperbaiki itu bagus, cuma sifatnya perempuan yang melekat, itu dia tidak suka dibanding-bandingkan, apalagi dibandingkan dengan yang tidak tidak baiknya nah, kalau dibandingkan baiknya, kamu itu hampir sama seperti Syedah Khadija oh Farhan dia tapi kalau kamu katakan, kamu tidak sama sih seperti istrinya Fulan oh marahnya luar biasa nah gitu jadi memang sebuah dilema Keluarga itu dilema Yang dilema itu letaknya di mana? Kepada dua-duanya dilema Istri dia itu sudah Sudah mulai Memang dipatri oleh Allah Ta'ala dengan sifat semacam itu Suami melepaskan diri Pada yang semacam itu sulit untuk mengiklarinya Nah itulah Makanya yang namanya Pernikahan itu Ibadah ibadah Bahkan termasuk ibadah yang paling besar itu, Bahkan dari satu sisi kita harus bersabar Dari satu sisi lain kita harus menjaga Dari sisi yang lainnya kita harus mengayomi Dari sisi yang lainnya kita harus menghibur Dari sisi yang lainnya kita harus membahagiakan dan menyenangkan, Jadi sulit sekali Sulit sekali Jadi kadang-kadang perempuan itu Hampir sama dengan Seseorang yang tidak beriman Tapi kalau kita laki-laki yang punya ilmu Maka kita akan menyadari. Ya memang begitulah perempuan. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Ketika saya, saya datang dengan Aisyah itu marah. Maka Nabi Muhammad SAW tahu marah. Sehingga suatu waktu si Aisyah itu bertanya. Kamu tahu enggak kalau aku lagi marah? iya aku tahu. Kalau engkau lagi marah, pasti sumpah kamu itu bukan, eh, bukan dengan nama aku. Tapi Warabi Musa, Warabi Isa, Warabi Ibrahim. Tapi kalau kamu lagi senang, lagi tidak marah padaku pasti kamu katakan lorak di Muhammad. Baiklah. Abi Asam ketawa. Suatu waktu pernah Sayyidina Abdullah bin Abbas membawa sesuatu, bawa sesuatu kiriman dari istri yang lainnya. Ketika ketahuan oleh Syaikh Isa, oleh Syaikh Isa dibanting itu, pecah. Akhirnya oleh Nabi dikumpulkan keperkahan tempatnya itu bersama Serina Abbas ibad itu. Akhirnya, eh Sayyid Anas putra Abdullah bin Abbas, Sayyid Anas. Ya. Dia bilang sama Serina "Anak sudah diam aja, ambilin aja. Ben, ibumu lagi datang setannya." Ah, nah, Nabi tahu. Buya pun orang, orang yang yang pernah mendengarkannya semacam dia akan paham. Nah, tapi kalau seumpama kamu tidak mendapatkan seorang suami yang tidak punya ilmu yang semacam ini tidak punya ilmu semacam ini tidak punya ilmu agama, tidak punya ilmu Nabi Muhammad, kira-kira kalau suama kamu melakukan semacam ini kira-kira bagaimana, -kira sifatnya laki-laki itu temperament, dia seorang pemimpin, tidak bisa direndahkan kalau dia itu tidak punya ilmu maka yang terlaksana itu adalah KDRT yang ada. oleh karanya, salah kalau pertimbangan kamu itu menerima seorang laki-laki itu adalah ketampanannya Adalah kekayaannya itu salah Karena apa? Yang menyenangkan Membahagiakan kamu bukan itu Kamu dikasih mobil Tapi ditampar dulu, mau gak? Kamu dikasih mobil Tapi dikata katai dulu Dasar, memang kamu itu Maruk, tapi dikasih mobil Senang gak? <tari> bayangkan, jadi kita bayangkan Jadi ternyata yang bikin senang kita itu bukan dunianya Yang bikin senang kita itu Hati kita Sanubari kita, perasaan kita Bagaimana orang menghargai kita Itu yang menyerangkan kita, yang menghargai kita Tapi nah, memang Sudah sesuai dengan Dasar sifatnya setan Karena memang dia itu cemburu Dan dia itu iri kepada kita Jadi yang bagus itu dibikin gak bagus Yang gak bagus dibikin bagus Kamu kawin sama dia Dia punya harta banyak, kan kamu bisa batu bondo ah, Awalnya seperti itu Tapi setelah dia kawin, gak bantu lagi itu diantara gurur ketipuan yang sengaja ditipu oleh se setan. oleh karena itu, apa katanya di sini? Jangan kita berkhianat Sekecil apapun, jangan berkhianat. Bagaimana kita bisa menerapinya? Dari sekarang kita menerapi. Sekali aku bilang, aa. Sekali aku bilang, janji, janji. Diterapi, ditempati dari sekarang. Eh, biasa, misalnya apa? Bangun malam, jam berapa biasanya? Jam Tampak, setempat harus tangan. Anak harus bangun, kenapa pak anak janji pada diri anak. Itu nah, gitulah. Itu di atas terapi bagaimana supaya kita itu tidak berkhianat kepada diri kita tidak berkhianat, apalagi pada orang lain. Jangan ya, suruh kepada kita suka berkhianat, maka susah untuk kita itu tidak berkhianat pada orang lain. Jadi semuanya itu bisa sembuh dengan terapi. Jadi terapi itu namanya mujah, mujahadah, dajinah, hadufinal, anahdian, nahum. Sebulan. Kemudian Layahilulahu antut ima minbai tihila besni tidak boleh memberikan makanan memberikan makan orang siapapun orang itu mau keluarganya mau orang tuanya enggak boleh kecuali apa selama itu barang dari rumahnya rumahnya siapa rumahnya suami masih apa milik suami karena bukan kalau kita menjadi istri seseorang berarti semua di rumah berarti milik kita enggak yang menjadi milik kamu itu adalah yang Menjadi hak kamu setiap hari Coba lihat, kamu kawin Apa yang kamu dapatkan dari suami Ayo, pertama kali yang kamu dapatkan dari suami Apa? Begitu kamu kawin Mahar Jujuran Hantaran atau lamaran Ya kan? Itu kan? Nah itu berapa jumlahnya? Itu milik kamu Udah itu setiap hari Kewajiban suami memberikan itu Adalah makanan Serta lauk pauknya Pem, itu harus diberikan kira-kira 50 ribu setiap harinya kalau orang sederhana, kalau orang gak punya 25, kalau orang punya 100 sampai 150 ribu terus tempat harus disediakan tapi gak harus punya ya kan pakaian dibelikan satu tahun dua kali dan bukan setiap ada kondangan pakai beli baru lagi kan? satu tahun dua kali Pem, jadi satu set itu satu tahun dua kali itu milik kamu Uang Rp50.000, kalau ada sisanya Kalau kamu pintar menghemat, ya sisanya itu milik kamu Gak wajib itu suami ngasih jajan, Gak wajib Terus Suami beli polka Suami beli kursi, suami beli tempat itu, Itu yang ada di rumah itu bukan milik kamu Milik suami kamu Kejauh kok suami kamu mengatakan Itu untukmu Aku beli untukmu Itu berarti hibah gitu. Tapi kok dia tidak mengatakan itu itu milik siapa milik semua. Nah, tapi kan begitu pula makanan yang dibeli itu, makanan yang dibeli itu untuk siapa? Ya kalau bagian dia silahkan memberikannya kepada orang lain boleh. Mem kalau bagian dia, tapi kalau bukan bagian dia tidak boleh kita berikan kepada orang lain kecuali dengan izinnya. Karena itu adalah milik keseluruhan. Nah, bahkan termasuk daripada sifat istri yang solihah, walaupun miliknya, walaupun miliknya sendiri ya dia dapatkan dari warisannya, dia dapatkan dari perdagangannya, ya dia dapatkan daripada yang dikumpulkannya, daripada yang diberikan oleh suami itu, itu nggak boleh keluar kecuali izin kepada suami. Tapi sebetulnya kalau sopa ma uang itu milik dia tidak apa-apa. Tapi sebaiknya termasuk daripada sifat itu yang solihah, walaupun milik dia sendiri, kalau dia itu akan membeli ke barang lain dia meminta izin dulu kepada suami. Jadi seperti itu. Jadi nggak boleh kita memberikan makan orang lain yang diambil dari rumahnya kecuali dengan izinnya. Ilār roṭob minātām ala jūhafu fasāduhu kecuali kalau ada makanan-makanan yang sekiranya tidak diberikan kepada orang akan rusak. Ada makanan yang ada di rumah kalau nggak diberikan kepada orang dia akan rusak. Misalnya apa? Masak nasi. Dengan lauk pauknya, lauk pauknya itu kau nggak dikasihkan pada malam hari, dia akan rasa besok harus eh, masak lagi kan? Nah, pagi nggak ada kulkas dan sebagainya, mana keluarkan apa-apa itu. Nanti tinggal bilang ke maswami. Nah, tapi kalau semua termasuk makan yang awet atau ada kulkasnya tak nah, boleh, jadi barang lain. Jadi seperti itu. Sekarang kalau sebaliknya gimana? Kalau suaminya pelit, kan ada juga barang yang pelit. Nah, ya, semoga kalian mendapatkan suami tidak pelit. Kan? Hanya yang mengadu kepada Ustaz Fahiz dia telepon Ustaz, saya ini boleh tak Ustaz mencuri hartanya suami? Lo kenapa? Dia ya, suami saya pelik sangat Ustaz. Masak saya sakit Ustaz sak? dikasih uang lima belas ribu. mau jajan kali. Lima belas ribu, betanya berapa? Leh nah, dokternya mana dokter lima belas ribu ada doktor lima belas Eh itu diantara ciri-cirinya kasih duit satu bulan cuma sekian Yang mana cukup gitulah makanya karena beruntung banget kalau dapat suami yang seperti Ustad ini ya. <laughs> maksudnya kalau kah dari suami itu yang punya ilmu gitu. karena ilmu itu mengikat suruh Ustad ada satu orang ngasih uang, ayo Ustad kasih uang 10 miliar kalau antum tempelin istri antum enggak bakalan ada 10 triliun enggak bakalan satu maksud takut pada Allah. Nah itu orangnya punya ilmu seperti itu. Orang di luar, tempelnya sekali, satu juta mau dia, seratus ribu juga <tuk> mau. <tuk> itu karena nggak ada ilmu. Tapi kalau ada ilmu, nggak berani kita. Karena kita nggak mau menukar akhirat dengan dun dunia. Oleh karena itu, itulah maksudnya, bukan Ustaz mau nyombongkan diri. Gitu. Nah, kalau nggak saya tanyakan saja, mau sadar gimana. Nah, semoga kalian semua mendapatkan suami yang baik Suami yang berilmu Suami yang beriman Suami yang bertakwa Suami yang tampan Suami yang kaya Suami yang menurut harapan kalian semuanya Di dunia sebelum di akhirat Alahaziniyah wa kunyatin salihah Wa ala maraswa salih al-fatihah